Ya, dukung Yuvi TV dengan belanja di Ufitstore. www.ufitstore.com. Begini Ustaz, saya ada pertanyaan mengenai salat tarawih, Ustaz. Iya, silakan. E, mengenai salat tarawih itu di masjid-masjid tempat kita itu sebagiannya ada 11 rakaat. Sebagiannya lagi ada 23 puluh tiga rokaat, yeah, yeah. terus itu uh, yang paling kuat itu yang mana said? atau boleh dua-duanya diamalkan atau yeah, yeah. terus kalau ternyata kita sholat penginnya 11 rokaat di masjid yang lama di situ 23 puluh rokaat boleh kita nggak selesai dengan imam said? atau atau maksudnya udah pulang setelah selesai setelah mm, itu Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wa haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memasuki bulan Ramadan yang dengannya kita bisa memperbanyak amal ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan di malam hari setelah isya sampai dengan datangnya waktu subuh. Dan dinamakan tarawih karena ada rohah, ada istirahat di antara sela-sela dari sholat tersebut 4 rokaat kemudian istirahat 4 rokaat kemudian istirahat. Karena begitu panjangnya sholat tarawih Bacaan-bacaan yang begitu panjang Sehingga memang membutuhkan istirahat di dalamnya Maka kemudian dinamakan sholat, sholat tarawih Dan sholat tarawih itu terbedakan dengan sholat tahajud atau sholat malam Bahwa sholat tarawih itu dikerjakan dengan berjamaah Kemudian yang kedua Bahwa sholat tarawih itu dikhususkan uh, dengan bacaan-bacaan yang panjang dan juga uh, dikerjakan oleh kaum muslimin secara uh, berjamaah. Ini yang kemudian membedakan dengan sholat malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam prakteknya melaksanakan sholat tarawih, beliau melaksanakan berjamaah dengan para sahabat, berjamaah dengan para sahabat. Dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sholat bersama dengan kaum muslimin di malam yang pertama dari Ramadan. Kemudian e, di malam yang kedua kaum muslimin semakin banyak. Kemudian di malam ketiga atau malam, malam keempat kemudian Rasulullah s.a.w. tidak keluar untuk sholat berjamaah karena takut. Kalau kemudian sholat tarawih tersebut dijadikan sebagai sholat fardu atau akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidak salat berjamaah dengan para sahabat sampai beliau meninggal. Dan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pun demikian. Tetap kaum muslimin mengerjakan secara sendirian atau sebagian salat berdua, ada yang salat bertiga, ada yang berempat, tetapi belum dilaksanakan berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Maka datanglah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau kemudian mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih secara berjamaah dengan imam mereka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mulai itulah kemudian salat tarawih kembali dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan para sahabat. Terkait dengan jumlah rokaat yang dikerjakan oleh Nabi Alaihi Wasallam memang tidak ada riwayat yang menghususkan apakah jumlah rokaat tersebut 11 rokaat, atau 23 rokaat, atau 33 rokaat itu memang tidak ada dalil yang menghususkan membatasi perkara tersebut sehingga ini adalah perkara yang luas oleh karenanya kita melihat penjelasan dari para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Beliau menyebutkan seorang boleh untuk sholat 20 rokaat. Sebagaimana itu adalah madhab yang terkenal dari madhab Imam Ahmad dan juga Al-Imam As-Syafi'i. Demikian juga seorang boleh untuk sholat dengan 36 rokaat. Sebagaimana itu? yang masyhur dari madhab Imam Malik. Beliau melanjutkan dan boleh juga seorang sholat dengan 11 rokaat atau 13 rokaat dan itu juga baik. Sehingga memperbanyak rokaat atau menjadikannya sedikit dari jumlah rokaat tersebut, ini tergantung dari panjang dan tidaknya sholat tersebut. Sehingga ini adalah perkara yang luas. ya. Dan kaum muslimin tentunya tidak boleh kemudian berpecah belah Karena sebab perbedaan jumlah rokaat. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Alaihi Wasallam juga tidak menentukan yang demikian. Bahkan dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab ketika memerintahkan kepada Ubay bin Kaab untuk sholat tarawih itu beliau sholat dengan 20 rokaat. Beliau sholat dengan 20 rokaat. Dan demikianlah keadaan para sahabat. Di antara mereka ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, bahkan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taimiyah tadi, terkadang ada yang sampai 36 rakaat. Ini menunjukkan bahawa jumlah rakaat ini tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Akan tetapi, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Bagaimana salat Rasulullah? Salat malam Rasulullah?" maka beliau menjawab, Sholat beliau sholat 4 rakaat dan jangan kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau juga sholat 4 rakaat lagi dan jangan kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat menurut riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan sholat beliau itu sholat yang sangat bagus dan sangat panjang. Oleh karenanya, para ulama ketika ditanya tentang jumlah rokaat ini, mana yang paling bagus, 11 atau 23? Maka para ulama menjawab, seorang yang bisa sholat 11 rokaat atau 13 rokaat, namun bisa bagus dan panjang, maka itu lebih baik daripada yang 23. Namun kalau kemudian seorang ternyata sholatnya tidak bisa panjang, sehingga karena tidak terlalu panjang, maka tentunya itu lebih baik kalau jumlah rokaatnya banyak mungkin menjadi 23 rokaat menjadi 33 rokaat atau dan seterusnya ya sehingga di sini tergantung dari panjang dan pendeknya sholat kita selanjutnya terkait dengan tadi seorang yang ikut berjamaah pengen 11 rokaat tapi ternyata imamnya sholatnya 23 rokaat bagaimana menyikapinya tentunya yang lebih baik mengikuti imam Ya, Yang paling baik adalah mengikuti imam. Imam ketika 11 rokaat, kita ikut 11 rokaat. Imamnya 23 rokaat, maka kita juga ikut 23 rokaat. Itu yang paling bagus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama laylah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai maka ditulis pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya, ini menunjukkan keutamaan seorang yang e, mengikuti imam sampai selesai bersama dengan e, witirnya imam. Sebagian orang ketika sampai di 10 rokaat kemudian memisahkan diri. Kemudian sholat witir sendirian tentunya ini e, keluar dari yang lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama sebagaimana dalam hadis Nabi tadi. Bahwa yang terbaik adalah yang bisa menyelesaikan sampai akhir bersama dengan imam yaitu e, bersama dengan sholat witirnya imam. Sehingga mendapatkan keutamaan seperti sholat e, semalam suntuk. Itu terkait dengan uh, penjelasan sholat tarawih, mudah-mudahan bisa jelas mungkin dari uh, pendengar, dari teman-teman ada suatu yang ditanyakan? Silakan. Uh, mengenai itu, Ustaz. Jumlah rakaatnya ya, ketika sholat itu eh uh, tadi udah ada dalilnya 4 4 2 4 4 3. 4 4 3 ya. iya. Terus kalau yang 2 2 itu tapi cepat gitu. Itu apa yang dibolehkan seperti ya. itu? Ya Terus juga mengenai zikir itu Ustaz Zikir uh, berjamaah itu yang kadang ada di sela-sela sholat itu Apakah boleh juga? itu? Ya, ya Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Ciri khas daripada sholat tarawih adalah sholat yang panjang Sehingga apakah imam boleh untuk sholat dengan cepat? Boleh selama itu masih dalam kategori tumakninah. Masih dalam kategori tumakninah karena itu merupakan rukun di dalam salat. Seorang yang salat tidak tumakninah maka salatnya tidak sah. Kalau ada salat tarawih ternyata salatnya cepat sekali bahkan tidak ada waktu untuk tumakninah, tidak ada waktu untuk tenang, tidak ada waktu untuk khusyuk, maka salatnya tidak sah. Tetapi seorang yang cepat, arti yang cepat di sini masih tenang dan tuma nina, maka itu dibolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah yang panjang, ya, yang lama, sehingga di setiap gerakannya seorang bisa tenang, bisa khusyuk, bisa semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Terkait dengan jumlah rakaat, ada sebagian yang dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ada sebagian yang empat rakaat balu kembaru kemudian salam, gitu ya. Maka terkait dengan ini yang lebih utama itu adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solatul layli masna masna, sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, dan itu yang lebih utama. Kalau kemudian sebagian menafsirkan perkataan Aisyah bahwa Nabi sholat 4 rakaat kemudian istirahat kemudian sholat lagi 4 rakaat kemudian istirahat kemudian sholat 3 rakaat para ulama menjelaskan hadis ini Bahawa maksud dari 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat salam kemudian langsung dilanjutkan lagi tanpa istirahat kemudian 2 rakaat lagi salam baru kemudian istirahat maka Aisyah mengungkapkannya dengan 4 rakaat eh, salam kemudian istirahat Namun sebagian e, kalau kemudian ternyata kok mengamalkannya tetap 4 rokaat dengan satu salam wallahu alam dalam permasalahan fikih dan ini juga ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan walaupun ternyata yang lebih kuat dan lebih utama adalah dengan menggunakan 2 rokaat salam 2 rakaat salam. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan tadi e, seorang yang di dalam salat tarawihnya Itu dipimpin oleh imam Dengan dikir berjamaah Dengan suara yang keras Dituntun oleh imamnya dan diikuti oleh jamaahnya a'alam Yang demikian hendaknya ditinggalkan Karena Nabi SAW Ketika praktek melaksanakan salat tarawih Tidak ada riwayat yang demikian Kalau itu dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat Pasti ada riwayat yang sampai kepada kita Dan ternyata tidak Sehingga Salat tarawih itu seperti salat malam kita secara pribadi, namun itu dikumpulkan secara berjamaah dan kemudian dilaksanakan di masjid. Sedangkan amalan yang lain sama bahwa di antara salah-salah itu kita berzikir, kita istighfar dan memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu semuanya adalah secara pribadi. Demikian mudah-mudahan jelas Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in